Jika kita mengkhawatirkan orang Syiah jadi pemimpin, maka kita harus aktif Terlibat dalam kompetisi politik sebagai suatu mekanisme demokrasi di Indonesia Bagaimanapun tempat usat Sebagian Jangan sebutkan nama lembaga ya Dan jangan sebutkan nama orang, saya sarankan begitu Tidak peduli dengan dakwah di dunia politik, namun tidak mau orang kafir dan Syiah menjadi pemimpin Tentu saja dalam Islam kita tidak dilarang sebenarnya untuk uh, memimpin ya Tapi Jangan juga sampai ke satu titik yang kita jadikan target dengan hal-haram. Sistem demokrasi di Indonesia ini sistem yang ngaco udah Ini ngelantur. Siapa yang kuat, dia yang menang. Hah? Mau orang bodoh kah, mau orang pintar kah, mau orang kafir kah, mau orang... Ini sistemnya yang salah. Kalau seseorang dipaksakan seorang muslim masuk dalam kancah politik seperti ini dengan alasan kita harus juga memilih pemimpin yang muslim, maka ini keliru. Karena... Jalannya sudah salah, yang itu. mau haji tapi pakai uang haram, diterima ke hajinya? Udah nggak kena. Ini yang pertama yang kendaraannya sudah haram, nggak boleh. Sistem ini nggak boleh dalam Islam. Sistem Islam itu sistem musyawarah. Saudara-saudara so, kan oleh Nabi Sosalam musyawarah mestinya, idealnya. Kalau Bapak Ibu ikutin ceramah saya di YouTube itu waktu kemarin pemilihan pemilihan presiden ya, itu saya sempat di YouTube itu saya sengaja minta teman-teman tim angkat judulnya kriteria pemimpin dalam Islam saya tekankan sekali di situ gitu kan bagaimana semestinya idealnya kita melakukan cara di Indonesia sebenarnya kita nggak usah repot-repot maaf ini pendapat pribadi gitu kan kita sebenarnya tidak perlu mengadakan pilkada pilpres yang sampai sekarang semua masyarakat disuruh jeblos pertanyaannya jujur jawab tapi ya apakah jeblos itu sesuai dengan jumlah itu akan dilaporkan nanti Bukan saya jawab lo ya. Tapi memang itu realita lapangannya. Banyak media yang akhirnya mengungkap itu betul dusta. Jeblos-jeblos itu padahal sebenarnya tidak benar. Kalaupun dijeblos nanti ada yang diganti namanya, ada yang ini, banyak penipuan, gitu kan. Toh akhirnya yang paling kuat, yang paling banyak dukungnya akan menang. Ini yang jadi masalah ini. Kalau dalam Islam kriterianya harus muslim harus orang itu memang alim ulama harus presiden negara raja khalifah ulama enggak boleh orang lain enggak boleh kita sekarang kalau ada seorang dai ulama tampil di kancah politik oh kenapa tuh ada di situ seakan-akan enggak mungkin dia jadi pemimpin terus kalau bukan ulama yang mimpin siapa yang mimpin kira-kira wajarlah sekarang tempat diskotik terbuka sana sini maksiat Apalah Islam diserang sana sini Macam-macam Kita di da daerah wilayah kita mayoritas Tapi kita seperti minoritas Ya kan Orang Indonesia Orang Muslim ini kayak Semuanya orang-orang banyak Orang yang susah lah Orang apalah macam-macam Kok bisa Karena memang tidak difikirkan masalah ini Apa kata Nabi SAW al Ulama warasatul anbiya Ulama itu pewaris para Nabi Artinya Nabi-Nabi ini pemimpin para manusia Berarti setelah Nabi meninggal Yang mimpin siapa? Ulama Memang harus mereka Waktu Nabi S.A.W. pilih Abu Bakar, Abu Bakar ulamaknya sahabat. Karena dia orang yang paling bertakwa sama Allah, orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling tahu syariat Allah. Maka Nabi S.A.W. mengatakan, Ya Ya'ballahu wa rasuluh inla yakuna Abu Bakar. Allah dan Rasulnya nolak yang memimpin sholat yang menggantikan saya. Dan pemimpin sholat pada saat itu adalah seorang pemimpin negara, kecuali Abu Bakar. Dipilihlah. waktu Abu Bakar mau meninggal tulis surat wasiat, wahai muslimin saya memberikan untuk kalian Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab alasannya apa? orang yang paling faham halal haramnya Allah karena itu saya tunjuk dia jadi khalifah pengganti saya dipilih waktu Umar bin Khattab mau meninggal pilih enam orang yang tersedia dijamin masuk surga Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas enam orang ini dianggap oleh Umar bin Khattab orang terbaiknya umat Ulama-nya umat, gitu kan. Maka Umar bin Khattab undang mereka ke rumahnya, Umar bin Khattab itu sudah ditutup, tusuk oleh Abu Lu'lu, lu, sudah mau sakit parah, takut meninggal, tidak ada penggantinya. Maka dipanggil enam orang ini, lalu dipanggil, dimasukkan dalam rumah Umar, lalu ada satu ruangan, Umar sering duduk. Kata Umar, ini ruangan selalu saya pakai untuk berpikir, memecahkan masalah umat Islam. Masuklah kalian di sini, dan Abdul Rahman kau jadi pemimpin majlis. Ya. Ini isyarat dari Umar, sebenarnya Umar bin Khattab berharap yang jadi Khalifah adalah, Abdurrahman, tapi dia tidak mau. Dia harus berikan kesempatan musyawarah. Dan yang musyawarah bukan semua manusia, bukan semua masyarakat. Orang-orang pintarnya umat Islam ini 5-6 orang musyawarah tunjuk siapa yang terbaik. Gak usah repot-repot, gitu. Gak usah semuanya. Berapa biayanya? Berapa triliun biaya yang dikeluarkan untuk pilpres itu, untuk pilkada? Berapa banyak? Kertas-kertasnya ininya, pengawasannya dan segala macam berapa banyak? Coba kalau dipakai untuk pementasan kemiskinan tuh. Perbaikan jalan, oh itu luar biasa Itu untuk apa? Seperti pesta Pesta-pestaan dan belum lagi banyak yang Korupsi, belum aduh, terlalu rumit nah, gitu kan? Bagaimana kata Umar, kalian masuk Dan jangan keluar dari ruangan ini Kecuali sudah tunjuk satu orang jadi khalifah Harus, kalian yang milih Bukan Umar kasih semua nih, ayo masyarakat dinam, Berikan suara yang terbanyak siapa Enggak ada, enggak pernah dalam syariat kita itu Enggak pernah, yang ada cuman Yang terbaik, pilihan terbaik, titik Kita enggak usah repot-repot Comot tuh dosen-dosen yang banyak di UI di mana-mana yang orang-orang yang profesor, doktor yang cerdas. Comot tuh beberapa orang. Kalian harus tunjuk satu orang jadi pemimpin negara ini. Gak usah kita repot-repot. Kita cuma tahu gak lapar, gak haus, gak macet. Kan gitu. Aman. Udah. Harus orang cerdas. Emang begitu. Sistem kita ini sudah ngaur, sudah ngelantur kemana-mana. Jadi orang yang terbaik udah gak dipilih. Mustahil. Ini dosen pintar, cerdas. Gak bakal dipilih karena gak ada suara, gak ada duitnya nggak bisa gitu kan padahal kita tidak miskin orang-orang pintar banyak 200 juta lebih enggak ada orang mustahil Jerman sampai mengatakan Indonesia itu masih banyak Habibinya Jerman bilang bahasanya jelas masih banyak cuma kenapa mereka nggak milih tuh banyak satu orangnya sudah buat luar biasa buat Eropa sampai kagum ini bukan karena mempromosikan beliau bukan ya. tapi fakta lapangan memang begitu waktu itu ya manusia punya kekurangan dan kelebihan tapi namanya mengharumkan Indonesia, itu kan harum jadi betul. Dolar dari 18.000 jadi 6.000. Fakta lapangannya begitu gitul. Dan dia waktu mau di dia mengatakan saya dikasih pesawat itu apa sayapnya dua-duanya sudah patah. Saya disuruh selamatin, berikan saya kesempatan daratin dulu. Baru saya buatin saya baru ini enggak buru-buru. Baru berapa bulan oh ini enggak bisa, oh ini enggak bisa. Ini masalahnya apa? Karena semua orang dilibatkan. Otaknya siapa yang mau jadi tolok ukur? Coba bayangin, 200 juta mau disuruh milih. Siapa yang mau dimilih? Berapa biayanya? Benar gak ini? Coba pikirin benar-benar ini. Jadi sistemnya yang ngaur, yang salah sudah kita. Mestinya jangan seperti itu. Maka kata Umar, masuk, jangan keluar kecuali pilihan itu dari khalifah. Harus pengganti saya. Dan Umar pegang pedang. Kalau kalian keluar, tidak pilih satu orang, saya tebas leher kalian. Iya, Umar dengan tegas, ini masalah umat, gak main-main. Kalian terbaiknya. Waktu masuk dalam majlis dalam ruangan, apa kata Abdurrahman ibn Auf, pemimpin majlis? Kita contohnya sahabat, kita punya nabi dan sahabat tidak pernah ketinggalan zaman tu sistem. Sampai hari kiamat sistemnya akan benar. Ini sudah jelas di zaman nabi sahaja dan di zaman sahabat gitulah. Maka kata Abdurrahman, saya telah ditunjuk oleh pemerintah ketua majlis kalian, tapi saya sudah mengundurkan diri dari sekarang saya tidak mau jadi khalifah. Kalian berlima silakan. Bayangin, nolak, tidak mau jadi khalifah. Sekarang orang malah nyodorin dirinya gitu kan. Ini gak mau sama sekali. silakan kalian. Lima orang ini sepakat apa? Menyebutkan fadilah masing-masing. Dimulai dari Uthman. Baik, Uthman. Nabi bersabda tentang kau yang saya tahu ini. Kata Ali. Kata Tolha. Kata Zubair. Dikumpulin hadisnya. Fadilahnya dia dari Nabi apa saja. Ali disebutin. Tolha disebutin. Zubair disebutin. Setelah disebutin lima-lima orang ini, ternyata yang paling banyak fadilahnya dua orang. Uthman sama Ali. Dan Uthman unggul dua buah hadis dari Ali hadis tentang malaikat malu dengannya dan hadis tentang sumur rumat sumur pemanah yang dibeli oleh Uthman lalu kemudian semua mujahidin bisa minum dari situ gara-gara ini maka mereka bilang Uthman kau enggak bisa ngelak jadi khalifah jadi bukan Uthman bilang ayo milih saya visi misi saya begini saya akan ini saya akan kosong semuanya mana hasilnya lima tahun sepuluh tahun jadi pemimpin apa yang diubah hilang macet ada sesuatu yang baru, yang lama-lama sampai jalanan banyak jebol-jebol, gitu kan? Karena-karena saya lagi jalan pakai mobil, ban saya, mobil saya kena lubang besar, saya cuma bilang ya Allah berikan hidayah. Nih. Mana ini orang bayar pajak, orang bayar ini, mana semua ini gitu? Sampai banyak orang stres. Itu bayangkan di Jakarta diadakan penelitian, saya nonton sendiri cuplikannya, itu stres masyarakat Jakarta ini itu mengimbangi mungkin nomor dua atau nomor tiga di dunia, nomor dua mungkin di dunia gitu kan? Stresnya bahan bakar yang banyak habis, gara-gara macet tuh. Apa gak ada solusinya? Ada kalau mau. Kalau mau ada. Anggaran banyak gitu loh. Coba buat semua jembatan layang tuh seluruh Jakarta. Motor diatur. Kendaraan-kendaraan umum diatur. Akan rapi kok. Masalahnya cuma mikir masalah sendiri. Ini kalau orang yang tidak punya agama mimpin. Wajar. Dia gak takut akhirat gitu loh. Saya sampai tanya tetangga saya. Pak kebetulan dia pernah jadi wa mencalonkan diri jadi wakil calon bu wakil bupati. Baru mencalonkan, gagal lagi. Saya tanya, Pak, kenapa sih banyak pejabat kita gak coba menjadikan sebagai muslim? Kita kan muslim ya, tapi karena bukan alim ulama jadi gitu, gak paham Saya bilang, kenapa mereka gak jadikan lima tahun itu sebagai kesempatan amal jariah? Kita ini sekarang masyarakat biasa, kalau mau bangun masjid, kita susah minta sumbangan sama sini ya. Pemimpin itu tinggal ACC saja itu. Berapa banyak masjid yang bisa dibangun? Amal jariah buat dia perbaiki jalan, hilangkan orang kemiskinan, uh, gratiskan pengobatan, gratiskan. Saudi bisa tuh gratis obat, gratis rumah sakit, gratis sekolah, bisa. Dan negaranya enggak ada pajak. Enggak ada pajak di Saudi. Pernah Bapak Ibu belanja sesuatu di Saudi bayar pajak? Enggak ada. Kita makan di rumah makan 10 rial, 10 rial bayar. Enggak ada pajak sama sekali. Dan hidup kaya ya, gitu kan. Enggak ada masalah, Mahal makan makmur. Kalau orang bilang oh karena negaranya sedikit penduduknya, itu alasan saja. Indonesia lebih kaya dari Saudi kok Saudi padang pasir ya. Kita ada laut ya. ada, ada semua, semua ada Ada negara-negara sebagai negara, negara Bapak Ibu sekalian hidup ekspor sayur Indonesia sayur apa yang tidak ada Buah-buahan apa yang tidak ada Laut kita kurang apa Gitu loh. Pertambangan kita kurang apa Privat itu menjadi nomor dua Sumbernya Amerika gitu kan? Itu dari Indonesia hidup mereka Negara besar itu hidup dari Indonesia banyak, cuma sayangnya begitu Karena orang yang tidak beragama yang dipilih Dan yang memilih dia sistem Akhirnya gitu kan, memaksa dia untuk itu Sistemnya sudah ngawur, nih, sudah salah dari awal Akhirnya jadi ngacok semua kemana-mana Jadi banyak masalah yang tidak jadi gitu. Akhirnya Uthman bin Affan jadi khalifah Waktu Uthman bin Affan mati terbunuh Masyarakat Madinah ingat perilakunya Umar Yang terbaik setelah Uthman siapa? Ali Ini ulamanya sahabat, sudah milih Ali Tidak usah ribut-ribut selesai gitu kan simpel itu contoh dalam Islam memang begitu mestinya ya jadi kalau dari dikatakan kita semua jangan tinggalkan kancah politik bukan orang Islam bukan tinggalin kancah politik cuman kancah politik yang sehat seperti Islam dan sekarang ini yang perlu adalah pembenahan pemahaman agama dulu ke masyarakat ini semuanya harus faham nih dari jajaran pemerintahan sampai masyarakat biasa harus faham Majelis salim dihidupkan ya Al-Quran dan sunnah disampaikan Sudah faham semua Oh ini haram, ini tidak boleh copotin Ini tidak boleh ada, ini tidak boleh ada, ini tidak boleh Oh ini boleh, ini perintahin Oh ini belum kita terapin, sistem zakat dan dan dan seterusnya Baru kemudian dijalankan Seperti itulah Allah wa'alam